ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari dunia terkini. kepada yang mulia KH Abdul Somad MCMa waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari punyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni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 Saya ceramah. Ketika sampai saya kaget loh, kok Bang Haji ceramah? Berarti saya nyanyi. Ini salah susut. Mudah-mudahan, Insyaallah saya terus terang nggak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu ya? Ibumu. Ibumu.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 Yang kedua, Kalau saya lupa, ingatin. Yeah. Kalau sudah bosan, Lanjut aja. Yang ke-10, Ustaz. Yeah, yeah. Yang kedua, Ketika Nabi, Ditanya oleh sahabat, Siapa orang yang paling layak, Mendapatkan baktiku? Apakah Ustazku? Apakah guruku? Apakah kiaiku? Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, Ummuka. Sumaman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 Bukan seperti ibu zaman sekarang Operasi sesar Melahirkan seperti Lahir langsung nah, Oleh sebab itu maka Sayangi ibumu Sayangnya saya nggak bisa nyanyi Ibumu sayangi ibumu Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua Saya grogi Sayangi ibu Sayangi ibumu Enggat. Keluar juga lagu saya jadinya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 Panggilan Om, luko Om, Omaila Mela. Siapa itu Omaila? Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Bapaknya boleh prensak, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal. Tapi kalau ibunya solihah, masya Allah, akan lahir seorang anak namanya siapa? Ibrahim.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 di tam iya sama pokoknya semua warnalah maka inilah yang akan melahirkan tapi kalau bapaknya nabi istrinya enggak saleh lahirlah anak namanya Kan'an. an bapaknya nabi tapi istri tidak saleh lahir anak kan an apa kata nabi siapa nama nabi ya nabi nuh, nuh memanggil ya gunai oh maisan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 Tapi ketika dia masih pisang kritik Itu berarti antena masih lurus Nah selesai dia masak sob, Lalu dia suap ke mulut ibunya Mama makan ma. Selesai emaknya makan Maknya berdoa Ya Allah Masukkan anakku ke dalam surga Bersama Musa Orang masuk surga Bukan karena amalnya Tapi karena doa ibu, pertanyaan Ibu pernah nggak ngedoain anak? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustaz Solmen <SILENCIO> Belum? <SILENCIO> Ntar, sholat zuhur, doa Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga Bersama Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia masuk surga ke dalam Ketika dia masuk ke dalam. Kenapa aku masuk ya Allah. Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kamput. Minum tua. Dibiarin aja. Mak. Mau pergi. Sebentar ya. Ya pergilah nak. Engkau sudah kudoakan masuk surga. kan gitu maknanya. Tetap ada. Kemana. Pulang jam berapa. Dengan siapa. Jangan hanya doa. Tapi tetap ada pendidikan protek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 Walaupun omongannya salah dikabulkan Allah. Loh kok bisa begitu Pak Ustad? Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Di Barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja ibadah nonstop nggak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat Juraij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 Cukup tanah liat seperti semula Aku hanya ingin menunjukkan Begitulah kabulnya doai Ibu jangan pernah mengatakan yang buruk Hei anak setan <SILENCIO> Memang dia jadi setan beneran <SILENCIO> Hei anak hantu <SILENCIO> Kalau marah Hei gubernur DKI Maka dia insya Allah akan jadi gubernur Dalam undangan itu kan ada terlampir Yang akan datang Pak Anies Baswedan Bang Haji Roma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 Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya Apakah engkau solmen? Aku soman. Ya. Dah yang keberapa nih? Ya. Keenam ya. Yang keenam ya. ya. Ikhtilap nih NU sama Muhammadiyah ya. Hah? Ya. Itulah makanya ustadz gak boleh pikun Kalau ustadznya pikun Jamaahnya error ya. Oke kita yang keenam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 Bintang tujuh kan obat sakit kepala, Pak Ustaz. Biar kiai kagak ada tuh. Hah, bahasa Betawi juga. Ustaz. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asma'ul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. an Rahman. Aku Rahman. Syataktur min ismi. Rahim diambil dari namaku.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 Hanya ada satu asma'ul husna Diambil dari akar katanya Anarrahman aku rahim Syakuktur rahim Anarrahman aku rahim Syakuktur rahim Wajaltulahu ja isman min ismi Rahim diambil dari namaku Man wasalahu wasaltuhu Siapa yang menyambung tali silaturahim rahim Maka aku sambung hubungan dengan dia Makanya disebut dengan silatu rahim. Kajian di kediaman kita Ustaz Solmed setiap hari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 lanjut lagi yang keberapa ah. yang kedelapan perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat ah. nah, ya nggak masuk surga dayus D pakai D bukan G dayus kalau gayus ayo. hari gini enggak bayar pajak apa kata gayus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 Saya terus kalau melihat ada perempuan pakai bini, saya awat dia yang nggak, kita mati. Nanti dipanggil kepada Ustaz Muhammad Arab bersedia menjadi imam salat jenazah. Nya Allah, ibu yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk mengiring masuk ke dalam surga jadnatun.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 kasian nasibmu lagi-lagi, menetes air mata kita. Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi ini depan Ustaz Solmet. coy. Tapi kenapa? Saya rasanya plong. aja. Rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustad aja yang kepedean. Karena bapak ibu hatinya terbuka, hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house Rumah terbuka Hati tertutup Dibuka open house Idul fitri Ayam, panggang, ikan, gulayu Semua Tapi orang nggak mau datang Kenapa? Hatimu tertutup mas Maka bukalah hati Buka hati Jangan buka jilba Buka hati Kepala tetap kau tutup Tapi hati terbuka Selanjutnya yang ke? Sembilan Yang ke sembilan itu adalah Mantaza wajah siapa yang menikah? Tentu laki-laki menikahi perempuan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang, Segeralah berobat nama programnya B-Man. Jadilah lentan yang perkasa. Kalau ada bakat anak, menantu, ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate, ikut karate. Hai! Hey! Walaupun awal-awalnya mungkin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 laki-laki, imannya setengah, lalu setengahnya dimana? Mantazawwajah, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, Oh dikau penyempurna imanku. Mama pergi sebentar ya, Pah, jangan lama-lama ya, setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Oh, sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik Insya Allah dulu yang lajang-lajang yang masih belum menikah yang masih bujangan ketika dia salat sendiri menghadap ke arah kiblat mana kiblat nih <tis> <tis> bagi yang NU tahajjud <tis> tahajudini <Bagi> lilla taala yang NU yang Muhammadiyah nggak pakai usolli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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddeen. dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi, habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al afadhil. Nafa'an Allahu bighaziri Allah. Amin ya Robbal alamin. Yang terakhir yang ke 10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 ikut main film Harry Potter sekarang orang semuanya cantik luar biasa, tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. lenti, bukan main oh, ketika ada bakar sampah lain ini, jangan sampai ada plastik, di maka suami musti tegar mengatakan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 Akhirnya pulang ke rumah Sampai di rumah mati lampu ketok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Suami buka dia Allahula ilaha ilaha wal'ayul qayyub La takhudhu husinatu wa la na'u Lahu ma'fis samawati wa ma'filar Ini gara-gara perempuan Pas Saya sudah ceramah satu jam Di mana-mana saya ceramah satu jam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 Masha Allah barakallah bikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah barakallah